Ada Sukengdalu, selamat malam untuk yang di rumah, bareng bersama New, New Metro. Metro, pasti aja. aja. There's way mm